Bimbingan Islam Sahabat belajar Islam Covid-19 membuat kita di rumah saja Membuat kita tidak kemana-mana Kita mengunci diri Kita ketakutan tak kala anak-anak hendak keluar rumah Kita sendiri cemas tak kala harus keluar rumah Sehingga sebagian orang tak mampu untuk menjawab panggilan sholat ke masjid Di sebagian pun sudah tidak melaksanakan sholat juga Alhamdulillah, ini adalah kesempatan buat kita untuk mengurung diri, berhalwat dengan diri kita sendiri, menimbang-nimbang, menghitung-hitung persiapan kita untuk yang bakal menjemput kita. Omar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan: "Hasibu anfusaku, qabla an tuhasibu, wazimu amalakum, qabla antuzanu." Kalian. Anda lah menghisap diri kalian Sebelum telah kalian akan dihisap Kalau bicara hisap dunia Kita sekarang mulai menghitung Anda mulai menghitung Berapa sisa uang yang ada Berapa keperluan yang harus diadakan Sebagian saudara-saudara kita Sudah enggak mampu lagi Untuk membayar hutangnya Sebagian terpaksa untuk keluar rumah Karena kalau dia tidak bekerja, entah apa yang dia akan makan. Kita sudah mulai menghitung diri kita. IMF kalau nggak salah sudah mengumumkan, bahwasannya yang terjadi ini bukan hanya urusan kesehatan, tapi ini berdampak kepada ekonomi. Tapi kita masih bisa bangkit. Tadi yang mau bekerja masih bisa bekerja walaupun ada larangan. Mungkin yang punya makanan sudah bisa diatur berapa yang dia makan. Kemudian yang belum belanja sudah mempersiapkan diri untuk belanja. Sebagian mulai menimbun. Sebagian mulai membeli dengan jumlah yang banyak. Karena ketakutan dia. Namun jemaah, pernahkah kita berpikir kalau kita akan lockdown selama-lamanya? Sebagian mengatakan ada yang lockdown ya mungkin satu kota lokal ya. Ada mungkin yang lockdown nanti Negaranya lockdown Tapi setiapnya kita secara pribadi Akan mengunci diri kita Orang-orang akan membuang diri kita Maka hari ini Saatnya kita menghisap diri kita Apakah kita sudah siap untuk lockdown Kenapa negeri kita tidak lockdown Mereka mempertimbangkan masalah Dan mutoran Mereka melihat ketidaksiapan untuk lockdown Tapi nanti akan ada saatnya Kita harus lockdown setiap pribadi Mau siap gak siap harus lockdown Selesai